私たちは、私た i のテレビのテンビのテレビのテレビのテ s ビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビのテレビ Yaitu kan satu jaringan dipakai bersama-sama di, di satu sisi bisa menghemat tempat, menghemat biaya, menghemat uh, uh, banyak hal untuk hal itu Jadi saya pikir bukan k a l kemudian dilarang tapi yang belum baik itu diperbaiki、silahkan. Pak Osman, selamat pagi Pak Osman i Ya pagi Iya silakan.、Uh, apa? Pemerintahnya kurang kerjaan kali ya Jadi ngurusin sampai kejauhan ini menurut saya itukan entity の b u s nis, isi,、uh, i b e s yang d ya, i u n t k o l s に、Kalau m p e t i t i o n ナブリラヤナ、エミカニ a ン a ュンドンカ a コンスマル。カラオメ e マンア i ラ i n ンヤング・ポー e ライナンヤング・サ i ヤ、オランアカ k ミクラシーヤン、アカ a ナパカ b ング・メルイン・ピンダーカタンパライン、イトハ e カベリ・パサッベッバア a ナン、デビュー、フェッフェイ。トンレンタル、アンチサンド・ウルシンクシットヤ、セヒラー・ジャオ n ya. Kalau memang ada penurunan、uh, kualitas dan terus pasar adalah oligopoli, baru mereka terlibat, gitu loh. Jadi ini belum mata apa, udah ngatur. Kalau begini kan itu w e w e n a n g eksekutif perusahaan masing-masing, ya. Itu sampai mengatur, nggak boleh iklan, nggak boleh begini, ya. Repet, dong. Terima kasih. Terima kasih, Pak Osman. Bu Ani, selamat pagi. Halo, selamat pagi. s i l a k a n Bu. Oke.、Okay. Uh, sayang ya mbak Bapak SBY Tolong deh fokus aja pada masalah-masalah yang besar Yang memang sudah ada di negara kita b e l i a u sudah punya、uh, yang namanya lembaga yang punya kabinet Tolong disitu kita punya masalah bank s e n t u r i Jangan di istilahnya orangnya d i s e l i m u r k a n ya mbak Jangan dialihkan ke permasalahan yang itu untuk masyarakat Untuk konsumen Kita ini sedang menikmati sesuatu yang, yang, lebih, apa, Mbak, yang lebih enak, yang lebih nyaman. Itu di, di, diputus dengan begitu a j a seolah-olah kita tidak punya hak. Jadi tolong Pak SBY kalau bikin ini, keputusan itu jangan neko-neko deh. Fokus a j a pada Bang s a y a n g t u l i saja belum selesai. Bencana alam a j a belum selesai. Yang begini-begini dicari untuk akan dia punya kabinet. g Itu a j a Mbak. m a kasih. Terima kasih. Pak Budi, selamat pagi Halo, pagi Silahkan Pak Budi ya, ini, ini kayaknya ada pemerintahan kedua nih SBY Entah gimana jadi kayak orang ngegolin sendiri gitu Atau b l a n d e r ya, banyak melakuin yang b l a n d e r Jadi kan itu pengusaha besar Dan mereka sudah punya、eh, itu modal besar juga Biarlah pasar bebas itu berlaku Karena mereka akan tahu lah n gak g mungkin mereka dengan modal besar akan nyari rugi itu n gak g mungkin Sementara capak itu kan orang-orang kecil, pedagang kecil yang modalnya juga mungkin dalam hitungan bulan Eh malah diadu ke pasar bebas Jadi terbukti nih SBE ini membela pengusaha besar atau neolit Sementara pengusaha kecil disuruh diadu ke pasar bebas Ngawur deh SBE よかった untung rupinya gimana gimana udah hitung ngapain pemerintah mesti ngurusin pak juga itu nggak g e r u g i a n pemerintah pajaknya apa ya semua tetap bayar kok ya s a y a r a s a gitu aja b a n terima kasih terima kasih pak Ferry pak Erik anda yang terakhir enam tiga tiga sembilan satu enam puluh masih b a g ya Pak k m a n d a n sudah ada jadi kan ini apa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 Pak Lukman, selamat siang. m a s i h selamat siang. Silakan. Itu mengenai promosi itu sebetulnya pemerintah nggak usah terus cari. Kalau dia punya pelayanan gratisnya itu menurun, pasti dia punya merek juga rusak. Dia、no? mereka juga nggak mau、no? kalau kalau itu、uh, sebagai iklan supaya memajukan mereka punya、uh, itu promosi itu sendiri.、Mm. Ya, terima kasih. Lia, selamat siang. Silahkan Ibu、uh, Menurut saya kalau mereka memutuskan untuk ngeluarin、uh, program kayak gitu Harusnya mereka udah punya perhitungan sendiri Dan、uh, benar yang Bapak tadi bilang bahwa n gak g mungkin hanya karena ngejar uang sesaat Mereka n nger merusak image mereka sendiri Dan pemerintah harusnya kalau hal itu sudah merugikan masyarakat Barulah pemerintah ikut campur、hmm. Kalau kayak gini malah bikin masyarakat menjadi rugi Atau ya, yang harusnya dapat murah jadi n gak dapat murah kan、hmm. Terus kayak gitu Uh, kalau kayak ibu kayak, bisa lebih agak keras sedikit ibu、iya. terlalu berbisik. Hah, terus kalau seperti ini berarti kan、uh, si usaha uangnya itu juga jadi benerenggak kreatif nanti mau bikin apa dilarang bikin apa dilarang kalau gitu semua program yang bikin pemerintah aja p e r u s n p e n g u s a h a n y a tinggal jalanin. h、hmm. i t u aja sih mbak. Baik terima kasih ibu l ya, Bapak Agus selamat siang. Selamat siang. Silahkan Bapak. Mungkin kata gratisnya diganti aja dengan cuma-cuma.、Hmm. Yang pertama, lalu yang kedua, saya melihat kalau ibu atau saya sebagai konsumen dikasih dengan harga murah. Masa sih kita tolakkan gitu, apa lagi kita juga kan bisa membedakan mana kualitas yang baik dan enggak.、Hmm. Dalam hal ini saya mungkin melihat pemerintah, mungkin ya, saya juga tidak menuduh mungkin ada salah satu yang yang mensponsori, bahwasanya n kalau hal terlalu gratis juga mungkin buat perusahaan sudah tidak jadi maksimal gitu profit marginnya atau a t a hal-hal yang lain-lain. Setuju ya? Terima kasih. Baik, terima kasih, Bapak Gilbert. Selamat siang. Iya,、yeah, selamat siang. Setahu saya sih tidak ada y a tidak ada freelance tuh di dalam apa? Di dalam apa?、Pak? Biaya telepon ini ya?、Mm -hmm. No free f r l a n c e d a tidak ada. Saya belum pernah merasakan selama saya pegang. beberapa nomor itu、hmm. tidak ada sama sekali n a h d i sini memang pemerintah si h bagus juga ini、ya. jadi di apa ya di garis bawah ini memang benar ada gratis lintas operator apalagi kata-kata lintas operator、hmm. mungkin antara sesa sesama operator ya mungkinlah antara smart dan smart gitu ya、hmm. yang kalau ini lintas operator kayaknya tidak mungkin ini bohong ini、hmm. tidak pernah saya tuh ngerasain gitu makasih baik terima kasih Pak Gilbert Bapak Suwadi, selamat siang. Mas ya. Komentar anda, anda pak? Itu kan hanya promosi, itu slogan supaya didengar oleh masyarakat.、Hmm. Soal pernah kok kita coba begitu pada jam-jam tertentu antar operator katanya,、hmm. ternyata sulitnya masuknya bukan main, malah ditunda-tunda, karena itu layannya jadi nggak benar jadinya. Betul itu yang d i a n j u r k a n pemerintah itu. Terima、okay. kasih. Selamat siang Pak Julius. Mas ya. Iya, silakan Pak Julius. Iya, saya kebetulan mewakili profesional di, di industri FMCG ya Pak ya, ya. Kayaknya、e, menanggapi beberapa berita ini terkait、e, telekomunikasi tadi itu Saya menangkap pemerintah terlalu mengurusi hal-hal yang nggak perlu gitu loh、e, Kalau memang e, perusahaan e, apa, operatornya bisa menjaga kualitas Kenapa nggak boleh dia promosi seperti itu, itu satu Terus yang kedua Ya banyak lah contohnya hal-hal yang gak perlu diurusin kayak iklan rokok, abis ini mau di stop gitu loh. Mending ngurusin negara daripada ngurusin hal-hal yang bisa bikin bisnis udah kacau, makin kacau gitu kan. Apalagi ada globalisasi, pasar bebas gitu loh. Itu sih dari saya Pak. Ya, Halo selamat siang Pak Budi. i Ya, selamat siang Pak. i Ya, s i l a k a n Pak dengan komentarnya. Iya, saya m e n a n g g a p i yang... Barusan nih, saya juga setuju Dengan dari Pak Julius ya tadi ya Iya benar Pak、e, ya, Kayaknya pemerintah kita ini kurang perjaan Banget gitu ya、e, Memberi Larangan-larangan yang bikin Dunia bisnis kita n gak g bisa bersaing Dengan asing gitu Kamain ngurusin hal-hal yang bisa m e m b e r a t k a n bisnis, mending mereka ngurusin、e, Urusan negara Ini aja belum b e t u l gitu Itu dari saya Pak ya Ya. Terima Baik terima kasih Pak Budi, Pak c h r i s t i a n selamat siang, selamat siang Silahkan Pak c h r i s t i a n i Ya betul、eh, seperti yang d i k a t a k a n oleh penelpon sebelumnya Pemerintah kita ini seperti tidak ada kerjaan Urus yang sebenarnya bukan urusan dia Bukankah peran regulator dalam hal ini Itu sebenarnya harusnya mendorong k、eh, e g i a t a n bisnis yang mengarah kepada、eh, Manfaat yang lebih besar kepada masyarakat banyak Adanya kerjasama antar operator itu sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Karena dengan demikian maka biaya untuk komunikasi itu akan menjadi semakin murah Bukannya dibuat semakin mahal Tetapi saya melihat pemerintah dalam hal ini a d a l a t a r belakangnya Mereka menjadi tidak objektif Karena sebenarnya ada kepentingan dari、uh, provider tertentu yang, yang kita tahu semua bahwa seperti contoh Telkomsel yang sahamnya juga dimiliki oleh Telkom Dalam hal ini pemerintah punya kepentingan di dalamnya Sangat mempengaruhi segala kebijakan pemerintah dalam hal ini Karena mereka merasa paling dirugikan Kalau、uh, antar operator itu menjadi murah Nah ini、uh, disinilah sebenarnya Pemerintah menjadi sangat tidak objektif Dan tidak mendorong bagi bisnis yang lebih baik u n t u k pendapat saya, terima kasih Bapak Agus selamat sore i Ya ganti aja itu yang gratisnya ganti satu rupiah, kan、oh. t i d a k menyalahi.、Hmm. Ya、Oke. begitu aja dah.、Iya. Selamat sore Pak h e n d r a Selamat sore. s i l a k a n Pak h e n d r a Ya itu、uh, bukan mengapa h sistem jaringan ya, tapi kalau saya pikir mengapa h sistem jaringan kantong, isi kantong. パディサマ ori。サマツ ori Pasti punya tujuan untuk、uh, Melarangnya, tetapi Pemerintah lupa, selalu Membuat s a t u sistem yang Untuk mempersulit kebutuhan-kebutuhan Rakyatnya Kalau bisa dipersulit, ngapain digampangin Kalau bisa dapat duit, ngapain g r a t i s i n kalau begitu Pola pikirnya, ya matilah Kita semua,、mm. kalau ATM bersama saja, itu adalah Sistem yang cukup baik Memudahkan, dan lain sebagainya Kenapa sistem yang akan dibuat oleh、uh, provider ini dilarang, kan begitu. Terima kasih.